Assalamualaikum Saudaron Berita Malam Edisi Hari Ini Rabu 15 Agustus 2018 Dibacakan Ardian Syah. Selesai diperbaiki KMP Labuan Haji kembali beroperasi. KPK periksa 14 saksi PLT Gubernur Aceh dan Darwati ikut diperiksa. Bedrop panggung peringatan 13 tahun MOU Helsinki di Masjid Raya Patuh diterpa angin. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang paling rangkum tim newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Logos Mawai, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari newsroom Seram BFM. Darlun kapal motor penumpang KMP Labuan Haji yang beberapa hari lalu dikabarkan rusak dan perlu perbaikan pada mesin bantuannya, saat ini kembali beroperasi. Perbaikan pada mesin bantu kapal selesai diperbaiki. Seorang staf operasional PT ASDP perwakilan Simulu M. Aulia Tinambunan mengatakan bahwa kapal sudah siap beroperasi. Sebelumnya KMP Labuan Haji melakukan perbaikan untuk optimal pelayaran jalur laut Simulu ke daratan Aceh yakni KMP Sinabang yang harus menambah jadwal rute pelayaran. Pantauan di lapangan pelabuhan penyeberangan Kuta Batu Simulu Timur tidak ada penumpukan penumpang. Hanya 20-an truk angkutan barang yang masih menunggu giliran berlayar. Jarlun pemeriksaan para saksi kasus dugaan suap dan otonomi khusus atau DOKA 2018 masih berlangsung pada Rabu ini hari ketiga. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa saksi untuk tersangka gubernur non-aktif di Yusuf. Pemeriksaan dimulai Senin dengan total para saksi yang dimintai keterangan 16 orang. Dilanjutkan hari kedua Selasa di mana KPK memeriksa 13 saksi. Pemeriksaan pun berlanjut hingga Rabu. Adapun total yang diperiksa pada Rabu sebanyak 14 orang. Febri Diansyah, juru bicara KPK, mengatakan 14 saksi yang diperiksa hari ini untuk tersangka Irwandi Yusuf ternyata salah satunya adalah pelaksana tugas Gubernur Aceh, Nofair Diansyah. Selain itu juga ada nama istri Irwandi Yusuf, Darwati Agani. KPK juga memeriksa Kadis Pengairan, PLT Kadis Kebudayaan dan Pariwisata, dan mantan Inspektur Kadis PUPR, Ajudan Bupati dan pihak swasta. Sudah peringatan 13 tahun damai Aceh antara RI dan GAM berlangsung hikmat di pelataran Masjid Raya Baitur Pelaksana tugas Gubernur Aceh Novarian Syah bersama unsur Forkopimda ikut menghadirinya. Saat acara baru dimulai ada satu insiden yang membuat para tamu undangan yang hadir tercengang. Saat pemutaran video dokumenter sejarah konflik Aceh hingga penandatanganan MOU Helsinki tiba-tiba backdrop pada sisi kiri panggung patah di angin. Kejadian itu membuat para tamu undangan sedikit terkejut. Suara backdrop yang patah terdengar begitu jelas. Namun insiden ini tidak mengganggu jalannya acara. Acara seremonial itu tetap berlangsung seperti biasa. Darlun seratusan masyarakat desa Gelanggang Gajah, Kuala Bate Aceh Barat Daya mendatangi kantor DPRK Abdia Rabu. Kedatangan mereka untuk meminta pada pemerintah agar melakukan upaya banding terkait putusan PTWN yang memenangkan mantan gesi setempat. Dalam putusan itu Majelis Hakim memenangkan Iskandar selaku penggugat tentang pencopotan dirinya yang dilakukan Pemkap beberapa waktu lalu. Putusan itu dinilai tidak berpihak pada masyarakat dan menolak Iskandar kembali memimpin desa gelanggang gajah. Seratusan masyarakat yang datang ke gedung DPRK itu selain berorasi, mereka juga menyampaikan aspirasi dengan membawa kertas karton aksi yang dimulai pukul 10.45 waktu Indonesia Barat mendapat pengawalan ketat dari Waka Polres Abdiya Kompol Jadmiko SH dan puluhan personil kepolisian serta Satpol PP. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlon Oknum anggota DPRK Agara dari PDI Perjuangan berinisial TG dan dua warga lainnya masing-masing AM dan JN yang terlibat kasus maisir sabung ayam terancam gagal dilakukan ukubat cambuk di depan umum. Hal ini akibat pihak badan pengelola keuangan daerah Agara telah mencoreng usulan anggaran untuk eksekusi ukubat cambuk terhadap para pelaku pelanggaran kanun syariat Islam di Aceh. Kasipidum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara M Sairi mengatakan tersangka pelaku maisir TG Oknum DPRK Agara diancam 12 kali cambukan dan dua warga lainnya AM 11 kali cambukan dan JN 8 kali cambukan. Mereka belum dilakukan eksekusi hukuman cambuk karena tidak tersedianya anggaran di Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Agara. Ketua Komisi A Agara dari Partai Demokrat Supian Sekedang mengatakan pihaknya telah memperjuangkan di Dewan Anggaran untuk eksekusi cambuk terhadap terhukum pelanggar kanun syariat Islam di Aceh. Derlun PLT Gesi Bumisari, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, Ambirin Rais pada Senin sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat dilaporkan dikeroyok oleh lima orang warga saat tidak menghadiri rapat perayaan HUT RI di desa setempat. Peristiwa ini terjadi saat Gesi mendekati lokasi musyawarah bersama dengan dua warga lain, sehingga dalam kesempatan tersebut PLT Gesi Bumisari Sari babak belur dibogia mentah dari warga. Disebutkan pemicu dari pemukulan diduga karena tidak terima atas PLT Gesi yang baru saat ini, lantaran yang bersangkutan diduga sebagai salah satu pengurus partai politik. Dari informasi yang diperoleh bahwa PLT Gesi tersebut diduga berasal dari salah satu partai politik di Nagan Raya, sehingga menyebabkan sebagian warga di desa tersebut tidak bisa menerimanya. Jarlun Aliansi Mahasiswa Peduli Gempa Lombok Nusa Tenggara Barat, yang terdiri dari BEM Sekolah Tinggi Ilmu Agama Islam, Syekh Abdur Raub, Aceh Singkil, dan Ikatan Mahasiswa Pelajar Simpang Kanan, mengirimkan bantuan bagi korban gempa lombok. Bantuan berupa uang tunai ditransfer melalui bank, sedangkan pakaian layak pakai dikirim melalui kantor pos. Ahmad Nasir, Ketua BEM, Staisar, vnjirimkan donasi dikumpulkan dari masyarakat di seputaran Kecamatan Simpang Kanan, Aceh Singkil. Korlep, IPSK, Hamzah, Alfansuri merincikan jumlah bantuan yang dikirim berupa uang tunai Rp6.150.000. Dari Inyisrum Serambi Tanjung Permaiskian, berita malamnya di Rabu 15 Agustus 2018. Berita pagi, Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Pri Mala vam bi si ogledali dostop do spletnega mesta, ki je na voljo na